Assalamualaikum Dijawabnya Tanjang Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kompak benar deh Gimana Bu sehat semua ah, Masya Allah Dari mana ini Bu oh, Pondok gede Oh iya deh Sehat semua ya Bu ya Alhamdulillah Baik deh Tadi ini merah Pagi ini pokoknya semua cerah deh Ini merah Ini kuning Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum sehat semua, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah dari pengajian mana nih? Condet lagi, kemarin Condet sore-sore, Condetnya candet. mana, Bu? Tetangga lagi ketemu. Alhamdulillah ketemu di sini. Ini Ibu, subhanallah berapa Bu umurnya? 70 sehat ya, Bu ya? Alhamdulillah baik dek kita sapa pemirsa dulu ya bu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pakar Bapa Pemirsa Setia TV One Tujian Kalbu yang dirahmati dimuliakan di Cinta Allah Subhanahu Wa Taala sekali saya titikin nanti kembali hadir menjumpai anda di pagi ini tentunya di Tujian Kalbu Insya Allah sama satu jam ke depan kita akan membahas tema yaitu the power of softness bersama dengan Ustadh Reza M Sarif langsung saja kita panggil Ustadz ibu-ibu ya pasti ibu dah enggak asing lagi sama ustaznya. Asalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Iya, meeting juga kita ya. Iya. Yeah. Sudah <laughs> janji. Sudah ya? janji. Bu, kalau kita nanyain tanya apa kabar jawabnya? <kuh> Alhamdulillah. Alhamdulillah <tuh> ala barakatillah. Oke. Okay? Biar teragam. Iya, betul. Apa kabar? Alhamdulillah ya, alabarakatillah saya jawab barokallahu lakum jadi gak hanya abis akad aja ya barakallah ya Ustaz ya <to insanegllection> kalau abis akad langsung deh ngomong yeah. barakallah baik Ustaz kita akan membahas dan misalnya di rumah kita akan membahas tentang kekuatan dalam kelembutan biasanya kalau yang kuat-kuat itu mengandung kekerasan atau yang kuat itu istilahnya bergantung dengan fisik atau istilahnya dengan ya pikiran kuat oh, boleh ingatan yang kuat boleh Tapi ini apa artinya Ustaz kekuatan of softness kekuatan di balik kelembutan Jadi hmm. uh, the power of softness itu artinya adalah kekuatan kelembutan hmm. dan, dan menjadi subjek kita di sini adalah wanita Kita gak bicara tentang pria sekarang khusus wanita Ini kan ibu ibu ibu ibu, ibu, ibu, ibu <laughs> semua kan juga pemirsa yang ibu, ibu ibu di rumah <laughs> Jadi sebenarnya bu kekuatan wanita itu bukan terletak pada pada ototnya, bukan pada fisiknya, tetapi kekuatannya justru pada kelembutannya. Sekarang kan ada tuh istilah apa bu, Wonder Woman. Yeah. <laughs> sekarang macam-macam loh, ibu-ibu sekarang wanita-wanita macam-macam, ada yang tomboy ya. Karena kan udah susah membedakan laki-laki perempuan gitu, yeah. yang perempuan kayak laki-laki, yang laki-laki kayak perempuan. Nah eh, itu tanda tanda kiamat itu yang begitu. Yeah. Nah, Jadi maksudnya itu, jangan sampai salah paham bahwa sebenarnya kekuatan itu bukan tentang pada orang, -orang Tetapi kekuatan itu pada kelembutan, khususnya adalah wanita hmm. Apa yang bisa mengakibatkan seseorang bisa timbulnya tadi, the power of softness itu, Ustaz? Gini, Allah punya sifat Ar-Rahman mm -hmm. Tetapi yang menariknya, di Al-Quran itu selalu ada paduan antara dua sifat Allah Hmm kalau dalam bahasa tauhid itu adalah jamaliah wajaliah. Oh, mm -hmm. buat jamaliah, wajaliah, wajaliah ke Allah, jamaliah keindahan Allah. Contohnya keperkasaan Al Aziz. Allah itu maha perkasa. Betul. Ya? Tapi Al Kafur maha pengampun. Walaupun Allah punya maha perkasa, tapi di sisi lain juga Allah maha pengampun. Perkasa maksudnya buat siapa? Siapa yang macam-macam tidak mau melaksanakan perintah Allah, Allah itu perkasa. Tapi kalau misalnya dia lalai karena khilaf, karena lupa, ya. Allah mengapa-apa? Nah, dari turunan sifat al-jamal yang inilah masuklah ke dalam diri seorang wanita namanya tadi. Kelembutan tadi. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, khusus untuk wanita disebut dengan mu'annak. Kalau laki-laki, mudakar. Apa itu mu'annaknya mudakar? Kalau mu'annak itu menarik, ya. Kalau disebut mudakar itu karena dia kekuatannya lebih pada rasio. Ini bu. bu laki-laki itu lebih banyak mengedepankan pada otak gitu kan oh. tapi kalau wanita, perasaan perasaan jadi kalau kita sudah mulai mengesampingkan perasaan disitulah justru kelemahan buat ibu-ibu Kekuatannya -ibu. justru kalau kita bisa memainkan perasaan iya, pantas ya bu kita kalau minta bilik sama suami susah banget ya bu ya pakai rasio sih suami Iya, <laughs> <laughs> gitu juga ya Ustadz ya Karena kan kalau perempuan hmm. itu perasaan pengen beli-beli itu. <laughs> Curhat deh karyanya <laughs> Apa itu termasuk juga, Ustadz, dari, dari softness itu? Hmm. Ya, jadi gini. Bahwa dalam sebuah, -sebuah rumah tangga itu ada selalu perbedaan-perbedaan pendapat. Hmm. Ya. Tetapi, yang harus dijaga masing-masing pasangan harus bisa mempertahankan fitrahnya. Si laki-laki mempertanggap sitranya sebagai seorang laki-laki yang memiliki satu ketegasan, memiliki satu kebijaksanaan. Sedangkan wanita itu memainkan posisi sebagai pihak yang menjaga kelembutannya. Saya mau ya kalau seandainya, saya tidak tahu nih, misalnya ibu-ibu ini ada yang jadi polisi atau jadi tentara gitu kan. Yang sisi-sisi kelembutannya mungkin sudah mulai terabaikan, jangan-jangan nanti -jangan, kalau anaknya salah. Main hukum pusat pun, menang pun mentang dulu waktu dilatih ya, ya. di tentara terpusat, justru terpusat jadi begitu kan? Iya. Ya. Kan tidak begitu, atau salah sedikit main tampar gitu kan? Iya. Ya. Atau ribut sama suami, ya. tidak memperhatikan kaedah-kaedah etika itu juga ada membuli kan? Betul. Bagaimana misalnya seorang itu bisa menimbulkan kekuatan kalau tadi usah sila kan bicara mengenai wanita? apakah seorang yang wanita yang bekerja nah Tadi Ustadz bilang ada yang polisi misalnya, atau uh, polwan misalnya Berarti kan dia harus memiliki kekuatan dulu dibalik kelembutannya itu Ustadz Kalau misalnya udah balik lagi ke rumah tangga, dia tetap harus dong jadi ibu rumah tangga yang penuh dengan ya, kelembutan kita, itu Begini nih Bu, sekarang zaman sekarang banyak orang memandang sekarang ini hidup susah, mm -hmm. ya mm -hmm. krisis gitu kan yeah. Sehingga suami istri kerja, mm -hmm. suami kerja, istri kerja mm -hmm. Eh tidak jarang juga Bu, istrinya ternyata gajinya lebih gede dibandingkan suaminya mm -hmm. Atau sekolah dia lebih tinggi Misalnya suaminya cuma S1 Istrinya S3 gitu. Atau bisa juga kedudukan Kedudukan si istrinya di kantor itu Direktur Sementara suaminya di kantor yang lain Cuma manajer Tolong dipahami ibu Itu hanya ada di luar rumah Kalau sudah di dalam rumah Tetap aja kembali ke posisi semua Sebagai ibu rumah Nah ada yang tidak siap nih mbak Cacir Begitu dia balik rumah Aku kan direktur Nah jadi is, suaminya dianggap sebagai bawahan. Nah, di sini mulai ribut. Jadi suami merasa tersinggung loh. loh. Yang jadi imam siapa di sini? Emang saya bukan kamu gitu. Ributlah di situ. Terus menurut istrinya juga komentar. Mas, bak, saya gaji lebih tinggi. Hmm, iya. Ya? macam macam-macam. yang biayanya siapa? Wah, hmm, mulai begitu. Berungker-ungker. Nah, ini yang saya pikir tidak tidak menjadi sehat. Walaupun kita punya gaji yang lebih besar ya Bu, kemudian kedudukan ibu lebih tinggi atau gelar ibu lebih tinggi dibandingkan suami, itu cuma ada di luar rumah. Di dalam rumah, ibu kembali kepada status yang sesungguhnya itu menjadi istri dari suami Anda, menjadi ibu dari anak-anak kita. Itu yang lebih utama. Dan tidak jatuh harga diri dan martabat ibu dengan posisi seperti itu. Justru malah suami malah respeknya. Betul. Tidak ada cerita yang menarik kami nanti iya, nah, iya, Tentang Pertama pentingnya betul kelembutan ini iya, Apalagi istilahnya kalau misalnya istri sudah bekerja di luar rumah Terus dia istilahnya menghormati menghargai suami Itu berarti istilahnya dia mendapatkan pahala yang besar juga di hadapan Allah ya Ustaz Jadi, ya, Allah, Tidak semena-mena gitu terhadap suami Nah tapi kebanyakan sekarang tadi Ustaz e, bilang adalah Memang kesemena menaan istri ini membuat si suami menjadi down hmm. Menjadi istilahnya tidak semangat Karena oh. ya itu tadi apa-apa hubungannya dengan uang, uang, uang nah bagaimana sih kalau misalnya, misalnya udah ada rumah tangga nih yang satu misalnya kekuatan itu dipakai dalam arti kata untuk merendahkan si suami untuk memperbaikinya kan agak sulit ya Ustaz ya? ya ibu mas ada yang ingat siapa istrinya Fir'o? Asia Asia mm -hmm. ibu tahu kan cerita Fir'o tuh bagaimana mm -hmm. sosok Fir'o itu uang bengis mm -hmm. kasar, mm -hmm. keras ya bu ya mm -hmm. tapi Asia istrinya lembut mm -hmm. aman tuh bu gak macam-macam sih apalagi waktu ada kasus ketika bayi ibu satu masuk ke dalam istana padahal kan Fira sudah memberikan perintah barang siapa ada ibu yang melahirkan bayi laki, -laki. bunuh iya, iya. ini kan bu iya. yang terima pertama adalah istrinya kan digendong si namanya nggak punya anak laki-laki ya namanya ya bu fitrah wanita bu yang terima bayi wah mana montok mana ganteng gitu ya digendong dia lupa suaminya punya perintah itu kan digendong si datang suaminya lu yang nanya pada dibunuh, kenapa ini bisa berani banget bang, ke dalam Digeno mm -hmm. dengan istri saya, katanya Apa katanya si Raittas ya, itu Kita nah, kalau bahasa Betawi nih Bu mm -mm. bang, Sumpung kita dapat sedikit Kita mm -mm. tahu dia bisa melanjutkan kekuasaan Abang dia, Kita pelihara, kan orang tidak ada yang tahu Dengan lembut, gitu mm -hmm. Langsung Bu Fir'un yeah. Tak lup! Itu disebut dengan The Power of Socrate apa kalau si Asia itu itu omongnya dengan kerasan-kerasan. Oh, uh, bisa dibunuh, Bu. Jangankan, Bu, tanya. Sekaligus, istilahnya dibunuh juga itu. Iya, iya. Baik, ustaz ini kita lanjutkan. Ibu-ibu juga pastinya penasaran yang ingin bertanya lebih lanjut tentang the power of softness ini. Ter kita akan kembali layak satu ini. InsyaAllah. InsyaAllah. ya di dalam kekuatan perempuan ternyata ada juga kelembutan karena memang kodratnya perempuan itu dikasihkan oleh Allah ya memang penuh dengan kelembutan ya Ustaz ya bagaimanapun sekalas-kalasnya hati kita misal fitrahnya ya Ustaz ya sekalas-kalasnya hati kita gitu cwek-cweknya Cret kita lah istilahnya gitu pasti ada sisi kelembutannya nah untuk kita bisa mengasah selalu mengasah kelembutan hati kita itu bagaimana caranya Ustaz? ya mungkin ini dua yang paling penting adalah uh, bahwa hidup itu selalu berpasangan, indahnya hidup itu karena berpasangan. Jadi nah, ya. ya kan ada yang kaya ada miskin, uh -huh. ya kan Bu? Ada yang pemimpin ada yang dipimpin, uh -huh. ada laki ada perempuan. Nah uh -huh. laki perempuan dimana bedanya laki itu menunjukkan lebih kepada ke, ke ketegasannya, kewibawaannya. Kalau perempuan lebih pada kelembutannya. Sudah mainkan sesuai dengan posisi mas masing-masing. Kalau tiba-tiba beralih fungsi. Si istri menjadi lebih teg lebih tegas, lebih keras dibandingan suaminya, tentu saja suami akan merasa tertinggung gitu. Karena itu adalah posisi dia gitu, itu harus dihargai. Apapun kondisi ibu di luar rumah, mau jadi direktur, mau jadi manajer, gaji lebih tinggi, pendidikan S1, S2, S3, tertera. Ter Tapi begitu kembali ke rumah, kembali kepada status asalnya yaitu seorang ibu dan seorang istri dari suami, kuatkan kelembutan kita. Nah, ini ada satu cerita yang cukup menarik. Apa tanya jawab dulu Iya, penyaji Abdul kayaknya Ustaz tadi. Ya. Okay. Baik, silakan Ibu ada yang mau bertanya? Ibu siapa? Oh, yang kuning dulu dari Batu Ampar. Silakan, Bu. Enggak, udah, duduk aja. Sebutkan nama saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, nama saya Ibu Fatahila. Saya ingin bertanya kepada Ustaz, yeah. bagaimana menghadapi anak wanita yang bersifat tomboy? Agar kembali ke fitrahnya sebagai wanita yang peminim penuh kelembutan Itu saja Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada dua pendekatan di sini Bu ya Yang pertama adalah kalau memang dia secara lahir ya dia sejak lahir itu dia sudah tampak ke laki-laki ya Kan ada juga seperti itu Pernah ada satu kasus kepada saya dia lahirnya laki-laki, maaf, tapi kelaminnya perempuan. Mm. Tapi ada juga yang lahirnya perempuan tapi banyak. Ada seperti itu. Itu tidak dibicarakan di dalam konteks kita, karena itu adalah kekuasaan Allah. Ya. Okay. Tapi bagaimana dengan yang asalnya semuanya laki-laki tiba-tiba menjadi perempuan-perempuanan? Atau yang perempuan. asalnya perempuan kok jadi laki-laki ya? Mm. Kalau kita bicara pendekatannya adalah pencegahan nih bu, dari kecil kalau sudah mulai menunjukkan ada gejala seperti itu, kita harus sudah langsung memberikan satu Terapi, Terapi. kalau udah berkarat bu susah bu ibu punya apa tuh bu? Bnbuat masak kayak panci, panci ya panci, panci. kalau sih kita masak kita buat goreng segala macam gak pernah dicuci lama lama kan berkarat tuh bu? Bersihnya lebih susah atau lebih gampang Susah banget lebih susah gitu hmm. dari awal itu kalau kita bicara dari kecil bu ya harus melatih dilatih. Gimana cara melatihnya? Yaitu dengan melakukan kegiatan-kegiatan hmm. yang mengasah kekuatan yang ke lembut hmm. menjadi hmm. memasak hmm. merawat hal-hal Tanaman, walaupun tidak dilarang, laki laki jadi penjahit kan, mm -hmm. tapi di situlah dia terasa. Mm -hmm. Kalau laki laki ya diajak untuk misalnya main mobil-mobilan atau apa yang yang sifatnya lebih ke mekanistik, ya. Nah sekarang bagaimana kalau sudah dewasa? Bagaimana kita harus mengasah kalau buatan? Seperti yang tadi saya bilang bu, ada dua sifat Allah tadi kan, jamaliah, jadi berarti ada porsi yang di jamaliahnya kurang nih, terlalu besar di Galaliahnya, maco terlalu tinggi dibandingkan ya kelembutannya. Mm. pertama saya perlu penegakan secara ini dari hakikah hakik. nah yang namanya wanita justru kekuatannya bukan terletak pada kekuatannya bukan pada kontrol dari kelembutan. dimulai dengan cara belajar berbahasa menggunakan bahasa bahasa yang lebih lembut. kemudian yang kedua meredam meredam hal-hal yang sifatnya memancing emosi dan amarah orang lain dengan pelatih pikir. Seperti yang disebutkan di dalam surat Toha, Ravishtohli, hmm. Tadri, Wayansir, kita kuatkan penggunaan yang kita. Kita dijaga, sehingga Allah, bantulah saya mengucapkan lisan yang lembut, supaya orang itu mau mendengar dan mau menentukan apa yang kita lakukan. Berarti misalnya diterapi aja ya, Ustaz? Dan misalnya dipenuhi lah lingkungan, dikelilingi lingkungan yang juga mendukung dia untuk bisa menjadi tumbuh menjadi perempuan ya bu ya. Dan sekali lagi doa dan semangat ya. Tuhan. Baik, nanya berikut langsung saja silakan. Ya, silakan bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuli. Saya mau tanya Ustad, gimana menyikapi hmm. e, istri yang emosional terhadap suaminya? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Iya, sifat amarah berangkat dari sifat setan Coba ya Diciptakan dari Sifat-sifat <guluhkan> itu setan Bapaknya setan dong <guluhkan> Dari api Bu Ya Berarti amarah itu berasal dari api Nah, karena sifatnya adalah api Balasnya dengan air Api di api tambah gede ya Bu apinya Bisa kebakaran, maksudnya kebakaran itu bisa cerai nanti kalau rumah tangga, gitu kan, dengan air. Apa itu air? Sama senyum. Senyum itu bisa menjernihkan suasana. Jadi misalnya, ini suami juga harus mulai belajar bersabar juga. sih, Suaminya juga jangan, jangan emosial juga, kalau sama-sama emosi gak akan selesai. Gitu. Jadi kalau istrinya marah, ya si suami itu sedapat mungkin dia banyak senyum. Enggak usah mengomentari, dengerin aja. Coba ibu marah sama saya. Kalau saya berasa senyum dia, dia mau marah juga tetap aja lah. Kon suami gua, kata, senyum dulu, gua, gua main senyum. Airnya dia capek sendiri bu. Tapi saya sudah berusaha. Tapi sudah berusaha senyum, tapi tetap isi apa ngap, ngap aja gitu kan? Bu, ambil air. Sebentar hmm. habis ambil air buntut, buat dia marah lagi. Kan? Ya benda tu dah berharap, berharap setelah buntut kan sudah siap pakai air bu, berhenti kan? Masih juga, Bu Langkah ketiga Ini pertahanannya banyak nih, Bu, berarti tapis Pertahanan berikutnya mm. Kan ada sesuatu yang mm. mutlak Betulah, yeah. buduk, dan dua rokaat Ntar, abis salallahu alaikum Kanan-kiri, boleh ya, suruh marah lagi Eh, bener, Bu, abis salallahu Marah lagi, dia, mau udah niat Ntar gue salam, gue marah lagi, dia, katanya gitu Udah sesuatu, masih marah juga Suruh baca Quran Masih marah juga Ibis mm. Yata, itu hal -hal. Bener -bener ya, abu, kan, sudah perlu dah. Sudah pada-pada Nabi Ibrahim yang ini udah bedek banget penyakitnya begini nih. Apinya udah kemana mana-mana dulu. Dirusia dulu tuh mungkin. Jangan nyindirnya banyak-banyak yang ngejaga ini. Jaga kita lapunya. Nice. <s quotation> Pokoknya banyak lah lapisannya ya. Iya. Berarti dari balik kekuatan itu juga kita harus sabar juga Ustaz salah satunya ya. Menjadi selnya Wonder Woman gitu ya Buya kalau kita enggak baik. Sebenarnya sekarang mau usaha petandang-petang sama suami dah. Jolak sedikit pakai kata rumah lembut purut. Ngeek. Gitu. Iya, dah baik kesan. Nanti kita akan lanjutkan ya, Ibu ya. Terima kasih. Saya mau bertanya lagi tentang kekuatan dalam kelembutan. Tetap bersama kami di Titian Kolbu. Insyaallah.